apa kabar Banyuwangi Alhamdulillah ya kita diberikan nomor panjang bisa ketemu lagi sekarang dan Alhamdulillah Pak Sandi juga masih kasih kepercayaan untuk aku untuk um, ikut bekerja sama dan menjadi salah satu kolega besar dari Sandi record mudah-mudahan sampai sampai kapan berarti tepuk tangannya dulu dong buat Untuk... Sandi Rekord mana tepuk tangannya buat Sandi Rekord? Nah, yuk, minta langsung Toh!